laina illaa sha'ada fid dunya wal akhirah wa qala allahu da'ana fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajeem fiku lubihim maradun walahum 'adhabun alimun bima kanu yaqtibun ayat وقال Nabi Sallallahu الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا Apa kabar semuanya? Jangan lupa bahagia Karena kuota sangat terbatas Entah berapa gibi lagi Maka bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur Jangan hancur gara-gara kufur Kalau kufur, pasti dikubur hancur Maka manfaatkan sisa umur ini untuk tafakur Ekstra berfikir Mau kemana kita teh? Mau gini aja? Sampai kapan? Yakin bakal berumur panjang? Ini salah satu iftitah pembukaan dari tema yang diusung pada malam ini imunisasi iman. Ternyata iman itu imunisasi hati. Ternyata hati itu perlu imun. Ya, kalau saya haus sensitif. Saya minta air, tapi jangan terjebak ya. Kalau minta gelas, dikasih gelas. Kalau minta air, pasti dikasih gelas. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia melayani Maka saya tanya untuk imunisasi hati, inna malah malu niat, luruskan niat. Niat kita kesini tuh apa nih? Karena Ustaz ude, karena Ustaz air, atau usad epi buang niat itu karena Allah kenapa Ustadz harus karena Allah efeknya kenapa dalam mama ini lelah karena tidak lelah kenapa anda menjalani hidup ini mengeluh karena tidak meng-Allah kenapa cinta kita tidak bertahan karena cinta kita tidak bertuhan betul kata MC? bagaimana hukumnya kalau saya melihat akhwat berbunga-bunga apakah termasuk riba? riba ribet banget Ya, niatnya harus karena Allah Jangan karena oleh Apalagi oleh karena dan karena oleh-oleh Minta air pasti dikasih gelas Tapi kalau minta gelas Belum tentu dikasih air Jangan kejar fisik gagah cantik dan gantengnya Dan cantik ganteng gagah Punya strata kedudukan Dan harta pangkat jabatan nah, Itu mah relatifitas Setiap orang bisa beli kosmetik Tapi bisa gak beli cantik Cantik ganteng mah relatif Yang mutlak, yang jelek <SILENCIO> Maka kebutuhan hati, apa kebutuhan hati ini tidak sesensi kebutuhan fisik haus minum lapar makan ngantuk tidur betek hang out jalan-jalan. Tapi sensitivitas kebutuhan hati nggak ngaji tiga minggu badan bemo kue ada orang tiga minggu nggak ngaji kurus gitu non e, istilahnya teh ngepikirin itu aduh kayak orang lapar gitu nggak ini mah perlu diimun diingatkan disuntik karena kalau nggak diimun bisa jadi penyakit hati senang okay. melihat orang susah susah melihat orang senang juling ya minir Hatering, hater jadi netizen Pengennya komen aja Semua di mata dia salah, paranoid Sakit melihat keadaan Karena tidak siap dengan kenyataan Maka saya tanya Halo, sudah pada makan malam belum? Oh. Ini bahaya ini Makan dulu Biar siap menerima kenyataan Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga Saya boleh ditulis jadi status Fikulu bihim maraudun Kata Allah Pada hati mereka ada penyakit Obat hati wow, Jangan dulu obatnya lah Nanti tuin belakang Ini resepnya dulu nih Kenapa hati ini berpenyakit? Tiga kategori hati dalam Al-Quran yang saya temukan Satu kolbun marid Yang sedang diseritakan melalui Al-Baqarah Fikulu bihim maraudun Pada hati mereka ada penyakit Jangan-jangan ada di kita nih Di saya yang lagi kita dianggursa satu-satu kalau nggak keburu undang aja lagi suka senang nggak melihat orang susah kalau nggak berarti aman suka susah nggak melihat orang senang kalau nggak berarti aman suka galau nggak melow resah gelisah Gundah gulana suka nggak kalau nggak berarti aman Tapi banyak, saya cari terus penyakit hati melalui satu buku Karangan ulama, dulu WS Alkorni ada 60 penyakit hati Salah satunya, menghaya Maka saya doakan di awal-awal, Ustam mohon izin untuk berdoa Mump Mumpang saya lagi safar Semoga yang punya hutang cepat lunas Amin yeah. Nah nyangka ya, maksudnya mudah banyak hutang ya <lapuh> <Lihat> dari aminna <lapuh> Yang belum punya pasangan semoga cepat dipertemukan dengan pasangannya. Wah oh, ini grafiknya lebih tinggi dari yang punya. Begini ya, pasangan itu jangan hanya pas diangan tapi tidak di kenyataan. Saya kasih motivasi hari gini, kalian belum punya pasangan, sendal aja ada pasangannya, malu atuh, ya. Yeah makanya jangan terlalu lama digantung gak? jemuran aja di pesantren pres saya terlalu lama digantung ada yang nyuri apalagi perasaan besok-besok <guluh> idul adha itu perlu hilal, masa kalian nggak halal-halal? <guluh> <guluh> maka hatinya dibenerin dulu kita stress, kita galau kita ngelau, karena berharap ke makhluk, makhluk maka kata Ust. Deden tadi kalau kita mengejar makhluk itu nanti kita akan lelah mending makhluknya disesuaikan hatinya, frekuensinya, resonansinya dengan kita maka jangan kejar fisik, cantik, gagah dan gantengnya, mending kalau dia mau sama kita, kalau dia pergi dengan yang lain uh, sakitnya di seluruh tubuh eh aslin 360 sendi kata nabi dalam tubuh kita, sedekahi dengan sholat 360 sendi dalam tubuh kita sedekahi dengan sholat yang paling sering sakit itu sendi apa? sendirian <SILENCIO> makanya nanti momen kurban manfaatkan untuk mencari tulang rusuk minimal rusuk sapi lah <SILENCIO> eh aslinya jadi momen kurban itu sok pakai tadabur domba aja, sapi aja ada tulang rusuknya terus cari akhwat yang mau tukeran tulang mbak mau nggak tukeran tulang di kurban ini maksudnya gimana mas mbak jadi tulang rusuk saya saya jadi tulang punggung buat <tuk> biar hatinya terimunisasi gitu udah <tuk> sendiri tuh capek tahu sendiri tuh saya cacahan dika masak masak sendiri cuci baju sendiri ah capek maka kalau belum dapat Obat hati berupa pasangan yang menenangkan, yang menyakinakan, kejar Allahnya, kejar Allahnya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Catat buat status. Allah ada masalah tiada. Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah. Kalau tidak begitu penyakit hati yang muncul mengilahkan diri. Di Bandung tuh banyak anak-anak hijrah dong Di statistik saya sudah 1 juta Anak sebaya kalian kembali ke masjid Takbir Temanya main ke masjid Siap Nanti gimana makannya ini Dibungkus aja mas Kalau saya di Bandung bikin kaos The real man go to masjid Ini buat akhwat ya Cari jurur itu yang sudah ke masjid teh. Mbak jangan kejebak Jangan mendebak kalau tidak ingin terjebak ganteng gagah strata sosialnya diakui materinya cukup tapi nggak pernah ke masjid awas hati-hati warni itu cowok php kaya tapi telah ke masjid cowok php, Allah aja ditinggalin apalagi kita, catet terus cari jodoh tuh yang kayak gini nih main ke masjid, mainnya di masjid maka masjid saya masjid Pakai okay, wifi, anak-anak wow. di masjid stay, nama wifi-nya speed akses minimal itu cara dakwah saya merangkul tidak memukul, dibikin bermain dulu, minimal ketika azan berkumandang saya dapat teman dua sah, tiga sang. jadi menyatukan umat kalau di Sunda itu nyuruh makan itu namanya nyatu, jadi menyatukan umat kan Cinanya ratu nyaratu. Eh? Jadi i'mut'am dengan makanan, wasilul arham dengan silaturahmi dengan saling mendoakan saya ke sini hasil doa yang terakumulasinya. Jadi ikhtiar perbuatan rezeki kejutan saya enggak minta tapi datang. Karena saya kesininya karena Allah, barang siapa Allah tujuannya, dunia melayani selama belum beres ini sudah disiapkan. Karena saya nyatakan di awal tadi imunisasi hati Kalau ingin dapat segalanya luruskan niat. Innamal a'malu bil Lagi nyangkul ketemu ikan belut ambil, lagi ceramah dikasih buah-buahan alhamdulillah. Yang jomblo lagi ngaji ketemu jodoh, ambil jangan. Main ambil aja tanya dulu jangan-jangan istri orang. tergesa banget sih udah hebat ya. Penyakit hati yang paling akut Yang jarang kalau terbawa mati Tidak diampuni musrik Kalau tidak oleh saya nih Ada program pengajian ini Mana ada kalian hijrah Dia lagi Tuhan untuk dirinya Ini dapat saya Ini dapat saya Masjid ini hati-hati Gagal hijrah Karena tauhidnya batal Aku aku aku. Sama ni boboto sama bonek sama. Persib nu aing maung badung no aing. Aing nu Allah jeung urang teh. Ata persibna anu bae melupakan Allah. Mangga, kalau ngaji itu harus ta'awudhu dulu, berlindung dulu. Jangan sampai kita jadi Tuhan untuk diri kita sendiri merasa bisa, catat tapi tidak bisa merasa Merasa benar, tapi tidak benar merasa Merasa cukup, tapi tidak cukup merasa Merasa suci, tapi tidak suci merasa Merasa bersih, tapi tidak bersih merasa <coughs> Kenapa ngomongnya dibulak-balik, biar nggak bosong <coughs> Kan imun Lalu mau kemana ini sibuk Agung Hercules, Marah Sovat, karena mainannya barber. Jangan sombong, jangan besar kepala. Nanti nggak masuk helm. Iya dong. Kalau besar kepala gak masuk helm. Allah nggak suka orang yang sombong. Maka jangan merasa sehat, masih muda, gagah, ganteng, cantik, punya profesi, punya strata sosial, punya harta pangkat, kedudukan dan jabatan. Kalau kata Allah pulang, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Mulai itu imunnya dimasukkan. Ingat Allah, ingat mati. Berapa giga lagi kuota usia kita? Jangan dipakai maksiat manfaatkan untuk menguatkan taat karena wafat dalam keadaan maksiat di akhirat kuwala. Kenapa saya berhijrah? Lelah. Pena pekat dengan masa lalu yang tidak menenangkan hati maka saya cari obatnya Lodi kalau haus minum, lapar makan nantuk tidur tapi kalau ini yang sakit Allah tambah penyakitnya setelah ada penyakitnya, kenapa? karena tidak diimun, tidak dikasih antibiotik tidak dikasih anti gores kalau handphone, maka nggak jelas resah, gelisah, gundah, gulana apa yang menyebabkannya? bisa deden boleh kembali ke depan Ini penyebab kenapa hati harus diimun, kenapa resah, gelisah, gundah, gundah, melow, riso. Kalau di Jepang ada aja tiap hari yang bunuh diri, harakiri kiri, dan disediakan wahananya oleh pemerintahnya. Karena enggak ada agama di sana. Karena saya agak sering ke Jepang, saya agak sering ke Korea. Bersyukur di Surabaya masih ada kajian. Tapi sekali kita dakwah ke sana, biiznillah, banyak yang respon kepada muslim. Karena muslim ada imun hati. Walaupun bentuknya bukan materi Ustadz buka surat At-Taubah 24 Kenapa hati resah Dan susah mendapat hidayah Ada cinta yang salah di sini Perhatikan secara signifikan Di capture ayatnya Setelah dibuka di handphonenya masing-masing Ini ayat yang paling saya suka Karena penyakit kenapa hati jadi resah Itu ada di sini semua Ada 8 poin At-Taubah surat 9 ayat 24 Posisi kanan sebelah atas yes. Immunisasi imunisasi hati at-taubah ayat 24 aba'ukum Ja dan su. Fa daraka su hatta bi Wallahu la al kita diagnosa, ya, Ada gak rasa lebih keempat, ke benda ini? Selain, Ustaz. Jika bapak-bapak bapa. bapak bapamu, ada nabi yang diuji oleh ayahnya. Ibrahim alaihi Lalu? Anak-anak Anak-anak Nabi Nuh Oleh anaknya? Lalu? Saudara-saudara Muhammad Rasulullah Yusuf alaihi salam Sama saudara-saudaranya Lalu? Istri-istrimu Satu dua? Istri-istrimu Dua ya? Istri-istrimu Ada yang diuji oleh istri? Nabi Luh alaihi salam Lalu? Keluarga Keluarga Banyak Nabi yang diuji oleh keluarganya Abu Lahab, Abu Jahal itu keluarga Nabi itu Lalu harta dan yang, yang kamu usahakan. Saalaba, korun, syada, dahamam, utang kamu, nabi sulaiman, cuma beda sikap. Lalu perdagangan jadi kamu khawatirkan kerugiannya. Nah, terjebak tidak mau ibadah karena takut rugi. Lalu dan rumah-rumah tempat yang kamu sukai. Lebih memilih rumah daripada main ke masjid. Ada tuh. Lalu lebih kamu cintai dari lebih. garis bawah ini. lebih Kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan serta Apa efeknya Ustaz? sampai Allah memberikan keputusannya. Apa bentuk keputusannya? Dan Allah tidak memberi kepada orang-orang Orang yang nggak dapat petunjuk tuh resah kemanapun dia pergi. Maka ketika kita ingin sesuatu lalu dia meninggalkan kita, berbaik sangka itu cara Allah mengistirahatkan cinta yang salah biar kita kembali padanya. Faham? kalau kita sok suci mencintai dengan cara yang suci dengan tulus suci kita mencintainya, tapi dia tiba-tiba pergi meninggalkan cinta suci kita saya pesankan, berhenti nonton TV dari dekat kalau nonton TV jangan terlalu dekat, karena percuma terlalu dekat juga kalau ngajak yang... <Syukur> Ya, Dan ada persoalan baru di Bandung hari ini Kalau tadi bagaimana kalau lihat afat hati kita berbunga-bunga di bukan kan hari ini parah. Ustadz bagaimana hukumnya berku, berkurban dengan roikor rasa sapi katanya. <tik> Dulu waktu Ramadan ada aja pertanyaan Ustadz bagaimana hukumnya. Ketika kita pada posisi sedang saum, terik matahari, siang yang panas dan menyengat karena gersang Lalu kita berwudhu waktu duhur dan berkumur-kumur Tapi dengan suatu yang memiliki rasa Maksudnya gimana nih, saya berwudhu dengan marjan rasa pandan Saya akan humble, slowe way, apa-apa, cuman apa-apaan Jangankan menyengaja berwudhu dengan sesuatu yang memiliki rasa <tik> <tik> berwudu asli saja biasa berkumur tiga kali sunahnya tiba-tiba ramadan berkumurnya tiga kali tapi dibuang dua kali yang sekali kemana ini korupsi ini mengajak menyengaja berkumur-kumur dengan suatu yang memiliki rasa yang bahaya bukan berkumur-kumurnya dengan suatu yang memiliki rasa tapi ada rasa ingin memilikinya gitu ya maka katakanlah wahai Muhammad kepada umatku kenapa ada resah gelisah, ini kita imunisasi malam ini kenapa hati kita berpenyakit kalau tidak diobati dengan ngaji dengan berkumpul nah, kalau obatnya mah gampang obat hati ikulimu berkorono ayat lima perkara yang pertama tadi obatnya baca quran dan maknanya tenang money is not everything uang bukan segalanya But the money everything is nothing, tapi nggak punya uang pusing juga sih. Uang itu tidak terbawa mati, tapi kalau nggak punya uang seakan mau mati. Istriar boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara, tapi gunakan segala cara yang halal. Orang hebat itu orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Sedikit ya bedanya. Orang hebat itu orang yang menggunakan segala cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Orang yang hebat adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Faktanya malam ini mestinya hang out, jalan-jalan, sedata. Ini sedang meninggalkan dunia menuju ridho Allah dengan tema main ke masjid, ke masjidlah sebelum dike masjidkan. Salatlah sebelum disolat. Dibiasakan istiqomah sholat di belakang imam sebelum kita dipaksa secara acak sholat dan disolatkan di belakang imam sholat. Apakah itu? Cina saya, kita lagi kajian saat tadi ya. Bab pernikahan, rumah tangga yang mau tiba-tiba ada mayat masuk, diotong tentunya tidak sengaja dia masuk sendiri. Sihat, boleh mengimami dulu katanya. Fenomenanya keren banget. Ya itu ayat bagi saya. Mau gitu aja. Ngapa apa Cuman apa-apaan? Berapa giga lagi Maka berbudulah sebelum dibudukan Sampai kapal Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama baca Quran One day one ayat 30 hari Sembulan 30 ayat Setahun 360 Ayat Kalian pengen jadi hasil? <tuh> Saya tip entrik Tapi ini rahasia kita-kita ya pengen jadi hafid besok kekecamatan ganti nama jadi hafid. Ahabul Allah mencintai amal walaupun kecil tapi konsisten jangan lihat saya hari ini dari dulu sama anti mainstream ya imunisasi hati jangan terjebak frekuensi. Kalau tidak ingin tersiksa, jangan terpaksa. Kalau tidak ingin terjebak, jangan menebak berapa giga lagi. Maka obati hati, imunisasi hati. Sebentar lagi mati. Kalau mau berbuat baik, jangan di nanti-nanti bising keburu mati. Kalau mau balik, tolong diengke-engke. Orang sunnah bilang bising keburu jadi bangke, ya. Maka obat hati itu ada lima perkara Yang, yang pertama, baca Qur'an dan maknanya Maksud saya panggil Ustad Deden buat imun Itu menyebab keresahan tuh diagnosanya Nanti dikasih solusinya Yang kedua, Ustad Deden tadi Jadikan pembukaan berkumpulan dengan orang-orang yang sok Tapi catatannya ulang ngaku sholeh salah Ngaku salah, soleh Allah tidak butuh keakuan, yang Allah butuh pengakuan Rabbana, Dullamna Jangan sombong, kita ada di masjid pun. Itu kehendak Allah. Allah memilih kita untuk kembali ke rumahnya. Kau berwudu hambaku, kau bersolek untukku. Aku suka kamu karena wudu perintahku. Lalu kita masuk masjid. Tidak langsung duduk tahiyatul masjid. Kau mau masuk di rumahku, aku siapkan suatu untukmu. Yaitu rahmatku. Maka doa masuk masjid. Allah maktahli tahlia, abu Wabba, Ternyata kita menghadapi. Bilang, kau menghadapku. Aku layani kamu hambaku. Ternyata mengangkat tangan. Takbiratul Iram. Kau angkat tangan. Aku turun tangan. Ternyata kita ruku. Kau lelah di kehidupanmu hambaku. Terlihat simbol ruku. Tergopoh-gopoh. bertahan kejatuhanmu. Lalu sujud terpuruk karena beban di punggung begitu berat. Alam nasroh, maka sodrako. Kau Begitu berat seperti seorang ibu yang merindukan anaknya yang jarang pulang. Kemenasa jahambeku, kau jarang menemuiku. Sekarang kau bersujud di, di haribaanku. Aku ringankan bebanmu. Duduk lagi di antara dua sujud. Allah tersenyum semberingat. Kau mesti mengakui aku sebagai robmu, ku. Aku urus-urusanku. Lalu sujud lagi di sini saat romantis dan harmonis antara Rob dengan hambanya, jarak kedekat Rob dengan hambanya kita sujud. I love you hamba. Lalu salam ke kanan dan ke kiri. Allah proklamasi, Siapa yang memusikmu? Aku yang memusiknya. Maka obat hati satu baca Quran dua berkumpul dengan orang soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Taubatka terasa waktu berlalu berapa giga lagi kuota usia kita detik terus bergulir masa terus berjalan waktu terus melaju kupenuhi dengan dosa ista yang selama ini menyelimutiku ada gak orang yang stari dari dosa? jangan merasa bersih wala tujakwa anfus yahdi mayasa jangan merasa bersih bisa jadi orang yang mau jelek Yang terbaik seperti Umar bin Khattab siapa dulu? Jangan kenisman, jangan jazman. Sekarang di Bandung yang metal jadi murata yang bar jadi tartil, preman jadi beriman, ya yang tadinya edam jadi adan, yang tadinya haram jadah jadi ada di atas saja ada. Dirman dan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di lagi. Kenapa kaca mobil lebih besar, lebih lebar daripada kaca spion? Artinya masa depan harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Lihat masa lalu, suatu waktu. Eh, masa depan kita mah akhirat. Maka imunisasi hati dengan selalu baca Quran, berkumpul dengan frekuensi yang positif dalam hal kesalehan biar kita tersibgok, terceluk jadi soleh. Yang ketiga itu apa? Terkuat sholat berzikir, salat malam dirikanlah jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati, jarang bertemu tapi saling merendukan, jarang bersuah tapi saling mendoakan akumulasi terjadi hari ini saya ingin ke Surabaya, biiznillah ada aja jalannya lewat masker ketemu di Al-Madani, keren maka ikhtiar perbuatan kejutan hanya doa yang merubah takdir, baca Quran berkebunangan sholay saling mendoakan lalu zikir malam Nonnistat obat hati lagu opik, te. Kalo sudah lupa, te susah ingat. <tik> tak terasa waktu berlalu. Kupenuhi dengan dosa. Nista yang selama ini. Menyelimutiku. Alhamdulillah, ya Allah. Dapat hidayah. Hari ini aku temukan. tentukan jalan hidupku. Selama aku masih. Diberi umur yang panjang Mau dibawa kemana sisa kuota usia kita? Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah Nabiku Al-Qur'ala kitabku Kalau kita nanya ke Google, dia ngejawab semuanya, apalagi enggak ada kuota Kalau nanya Quran, dia jawab semuanya al Islam adalah agamaku Ustaz saya udah terlambat, udah tua Tak ada kata terlambat Ku bertobat on minun ongelma. Tämä on minun ongelma. Tämä on Allah ongelma. Tämä on Lebih baik kehilangan suatu kan Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Keluarkan seluruh kebendaan yang ada di hati, masukkan asmaul husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raja, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Hakim. Tenang, maka sel surat apa? Surat al Imunisasi itu hanya satu kata, al tatma'inul tathmaainul buluqistan. Boleh dibaca ayatnya surat alaqdua yaa ini, ini ini ini antibiotik ini surat alaqdua surat 13 ayat 28 surat 13 ayat 8 obat hati yang langsung dari Allah allatina amanu Hati mereka menjadi teteram Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi teteram Oke okay. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Hati jadi tenang Money is not everything But no money everything is nothing Itu bukan segalanya Lebih baik kehilangan satu karena Allah La ilai Allah, Daripada kehilangan Allah karena Suatu Yang jadi keresahan tadi ada 8 poin ya Kunciannya cuma satu Semua dari Allah semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah saya so, belajar sama ikan, ikan di rumah tuh ada kolam ikannya macam-macam jadi ikan itu kerjaannya zikir aja dia Allah Allah Allah ada nggak ikan marah-marah menggerutu, goblok goblok goblok goblok goblok goblok goblok goblok ketika dikasih rizki, gulirnya tambah cepat, oh, Allah Allah ingat aku, aku ingat kamu. tapi kalau kita tidak ingat Allah Allah tetap ingat ke kita tapi Allah akan berikan sesuatu kenapa kamu melupakannya pada semuanya dariku semua digenggam olehku semua akan kembali padaku wa inna raji berapa giga lagi maka imunisasi hati itu Ustad, satu ingat Allah dua ingat mati hari ini kita di atas tanah Dokter Oz dulu kemana anak muda yang masih gagah ahli kesehatan Dokter Oz yang suka ngisi di salah satu stasiun tv Dokter Oz maut, Olga Saputra wafat Agung Hercules kita kapan belum daftar Ustad sudah terdaftar hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu jangan sombong dengan materi, dia investasi ketika sakit di rumah sakit, butuh transfusi, bisa beli darah ke PMI tapi bisa beli nyawa gak? dunia ini bukan tempat tinggal, awas terjebak dunia ini tempat meninggal, hidup ini seperti eskalator di bandara, malas jalan Naik eskalator bergerak tidak bergerak semua maju menuju sudah Ya Allah minta ayyukum amala. Siapa yang terbaik amalnya? Bikin acara main ke masjid supaya jadi kebaikan-kebaikan. Awas tapi jangan terbalik ya. Mau memakmurkan masjid, mau makmur di masjid. Ini tipis kulit hari. Kalau mau memakmurkan masjid, yang dari rumah bawa ke masjid. Tapi kalau mau makmur di masjid, yang di masjid dibawa ke rumah biasanya masjid. <gülüyor> <gülüyor> ya, hati-hati, hati-hati. Tipis kulit hari. Karena Allah, karena oleh, oleh karena atau karena oleh oleh. Makti efeknya beda. Maka kunciannya ingat Allah, ingat mati. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain Lupakan kejelekan orang lain kepada kita Ingat-ingat kejelekan kita kepada orang lain Lupakan kejelekan kita kepada eh, Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita Lupakan kebaikan kita kepada orang lain Ingat-ingat kejelekan orang lain orang Kejelekan kita kepada orang lain Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita, aman hidup itu. Maka kata Aagim, guru saya, Jagalah hati, gelalang kupu-kupu. Nah, jadi kalinya hanya, hati. Hati ini segumpa darah, segumpa daging yang kalau kapal jatuh yang dicari apa? Black box. Hati ini bagikan black box. Penyebab kejadian di permukaan wajah ini kan terlihat kalau orang sholat itu wajahnya aja semringah, senyum enak gitu loh. Orang lihat kita jadi pengen sholat, orang lihat ustadz deden jadi pengen bisa ngaji. Coba bayangkan ketika orang lihat kita tiba-tiba mereka pengen muntah, saking nyebelinnya kita ya. Kan tadi saya nyuruh ustadz deden di mobil sambil tadarus. Ustadz bukan surat al isra ya kenapa sih? Bukti kalau wajah itu halaman hati. Biar auranya setelah ngaji ini berubah. Tidak aura kasihan. Tapi jadi aura kasbonnya. So, buka Ustaz Surat Al-Iswara. Surat ayat 17 Surat ke-17, Ayat 8. Ya. Kul kulwi ya'manu ala ala sya'himatih Setiap orang berbuat sesuai dengan om masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jawabnya. Kalau hati ini nggak dikasih nutrisi, <tuh> nanti terlihat aksi min reaksinya. Maka kata AA, saya belajar dalam hidup di Darul Ta'wil salah satunya, ahli itu sikap spontan, hati-hati dengan lingkungan. Kalau lingkungannya masjid, kalau misalnya ke slewo. Astagfirullah, Masya Allah Tapi beda, kalau hati isiannya Bukan Al-Quran Macam-macam <tuh> lah -macam yang <tuh> Jadi hati ini ibarat botol Diisi apa yang keluarnya itu Maka hati Ibu-ibu Maka isi hati dengan Iman supaya tenang Isi pikiran dengan ilmu Supaya cerdas, isi badan Dengan menu supaya ikhlas naik ikhlasan itu dari hal yang bersih-bersih tanpa kepentingan innaswati wanusugi umayaya umadilail rabbia dakwahnya juga enak aja merangkul tidak memukul mengilhami tidak menghakimi Mengajak, tidak mengejek mencintai tidak mencaci mendaki tidak mendengki memberi solusi tidak mencari sensasi pengumbar selfie Hati-hati ya, kenapa perempuan kalau berfoto miring kepalanya Saya paham sekarang, mereka butuh sandaran Hati-hati ya teteh Hati -hati tetehnya -tete ya, yang soleh-soleha Buntan ya, hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus Kita sakit badan kalau sehari nggak update status, nggak caption sesuatu Sampai kesini aja mungkin ini mah ya Ada yang bikin status? OTW -oh <SILENGALAN> jangan ping aku karena aku di rokaat kedua dan live Instagram, dong <SILENGALAN> Ini lihat orang hajian sekarang. Ria Anas ingin dilihat manusia Yuroun. <SILENGALAN> Celaka sholatnya karena ingin dilihat manusia. Biasa baca Anas Al Palak karena ada mertuanya. Pemertua itu di Bandung namanya Mitoha. Tadinya baca Anas karena mertuanya ng, wah mertuan ini ngikut makmum nih, Tadinya mau baca Anas, sekarang bacanya Bismillahirrahmanirrahimitohah. <tuh> Itohah itu mertua. Biar ada gimana gitu ya. Atau kalau tidak ada yang memperhatikan, cepat kata Ustaz Dedeng. Bismillahi <tuh> wal alasri ajaibah belit dimatini ya. Walasri inna isan rapi waasirin ala dinamanu waamina suhli hati falawum ajrun wairum kemarin yang paling diminati yang cepat yang tenang. Sampai masa ada imam baca atahiyat seperti ini. <tik> Jalan tuhminas nabi nabi marah Ma ada yang lebih jelek daripada pencuri siapa ya Rasulullah yang mencuri salatnya sendiri salatnya sendiri aja dicuri berarti hatinya sakit salat sendirinya aja dikorupsi maka tema malam ini keren sekali imunisasi hati tenangkan hati dengan mengingat Allah ingat Allah ingat mati lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekaan orang lain kepada kita. Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Lupakan kejelekaan orang lain kepada kita. Insyaallah, hati tenang. bibir basahi dengan wiri, subhanallah. Tapi tenang, wiridnya juga tuh. Tung tergesa-gesa. Banyak wirid di sholat. Mali kebelakang, Allahummaankas sholat. Ada temennya keluar, Allahummaankas jalan. <tuh> Tarokta Subhanallah. Awanen on tegas. jelas on Subhanallah. Tiba-tiba banyak yang keluar. Oh. Subhanallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Hey, Banallah. Banallah. Dulilah, dulilah, Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. hati Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Banallah. Dari persahabatan yang akan dinilai itu Siapa yang akan Allah panggil Kenapa Ibrahim tadi disebut Dan dapat gelar khalilullah Karena jiwanya tenang Mereka orang-orang yang dapat ridho Allah Dan Allah pun ridho kepada mereka Kelompok rohdiullohan wa Surat Al-Fajr yang terakhir tuh Semoga kita kelak Kalau wafat dipanggil dengan ayat ini Tentang ketenangan Tukmanina Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 27 28 29, 30. Yeah. Ya al yadha nafsu Ini imunisasi hati nih wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Oke. Okay. Ilul kepada Tuhanmu dengan hati yang rindu dan dirindukannya Allah itu pencemburu ke mana saja hamba aku merindukanmu siap seperti gamal aku turun ke langit bumi tapi kau jangan menghampiriku sekarang jiwamu tenang sini aku peluk irji itu rujuk itu kan setelah bercerai lama kembali rujuk irji ila rabbiki radiya lanjut sa <tuhli fi yu> afa <ibadii> Maka masuklah ke dalam korongan mabakku Wadalkuli jannati Dan masuklah ke dalam Allah, subhanallah Maka Nabi yang paling paham ayat ini Nabi berlindung Saya sekali semuanya sekali sebelum tanya jawab 15 menit tersisa Allahumma. Allahumma Ya Allah Ya Allah Ini Aku, aku Berlindung kepadamu Min ilmin Dari ilmu La yanfa Yang tidak bermanfaat Wa min kolbin Dan dari hati La yahshah Yang tidak ada rasa takut Wa min nafsin Dan dari nafsu La tasbah Yang tidak pernah ada rasa kenyang Wa min duain dan dari permohonan-permohonan la yustajabalaha yang seakan-akan tidak didengar karena maksiat-maksiat kita -maksiat sementara itu aja dulu imunisasi hati hati-hati membuah hati karena penyakit bisa muncul dari hati yang salah stres, migren, gula darah, stroke apalagi perpecahan antar suku pecah kaki ya itu dari stres Ini penyakit ibu-ibu, kalau tetangga bikin rumah kebek, tetangga motornya baru kebek, tetangga suaminya baru kebek, ibu capek banget hidupnya ya. Tetangga mah punya rumah, punya motor, punya suami baru, ibu mah punya kekebegahannya, sok. Daitatnya penyakit hati untuk malam ini diimunisasi. Oke, okay. mungkin ada yang penasaran membeng saya ke sini, biar take and give.